wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd ba kita masih di barakallahu fikum poin yang pertama di pasal yang kedua pasal yang kedua ini menjelaskan tentang kekhususan muslimah dari perkara-perkara yang terkait dengan perhiasan jasmani dia. Ya, jadi Islam mengatur wanita ya, untuk bisa mendapatkan keutamaan yang amat-amat agung. Lebih agung dibandingkan wanita-wanita dari umat-umat yang lain. Di antaranya adalah perkara yang terkait dengan hiasan jasmani seorang wanita. Yang pertama, Barakallahu fiikum Yang kita sudah pelajari bahwasanya diminta Dari wanita Untuk dia melakukan Perangai fitrah Perangai fitrah yang 5 Ya barakallahu fiikum Seperti memotong kukunya Mencukur bulu kemaluannya Mencabut bulu ketiaknya Dan juga barakallahu fiikum Berhitan Ya Baik. Naam. Kemudian barakallahu fikum yang kedua adalah tentang perkara yang terkait dengan rambut wanita. Ya. Rambut wanita barakallahu fikum di dalam Islam adalah dituntut untuk diurus dan barakallahu fikum dibiarkan. Ya. Dan barakallahu fiikum kita telah baca kemarin tentang larangan menyanggul rambut. Ya, menya dilarangan menyanggul rambut, apakah ke belakang atau ke atas. Dan ini barakallahu fiikum adalah dosa besar. Iya, dosa besar. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Muslim ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sinfani min ahli lam arohuma Ada dua kelompok dari kalangan penduduk neraka yang aku belum melihat keduanya Jadi ketika itu belum banyak yang melakukannya Nabi belum melihatnya tapi Nabi diwahyukan oleh Allah ya diberitahukan oleh Allah ini adalah amalan yang tidak boleh dilakukan Iya yang pertama qaumun ma'ahum siyatun ka'nabil baqar. Satu kaum yang mereka memiliki cemeti-cemeti, pecut-pecut, cambuk-cambuk seperti ekor-ekor sapi. Yadribuna biha annas, yang mereka memukul dengan cemeti tersebut manusia. Ini orang-orang zalim yang memukul manusia tanpa alasan yang benar. Iya. Dan kemudian kelompok yang kedua kata Nabi, nisaun kasiyatun ariyatun. Para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi telanjang. Iya. Dijelaskan oleh para ulama, wanita yang pakai na'am pakaian tetapi telanjang mungkin karena tipis sehingga menerawang bagian tubuhnya. Atau karena pendek sehingga na'am memperlihatkan bentuk apa? anggota tubuhnya. Atau mungkin karena sempit yang menunjukkan kelokan-kelokan tubuhnya. Iya. Barakallahu fikum. Ini dilarang. Iya. Umailatun mumillat. Wanita-wanita yang mereka durhaka dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mumillat. Iya. Mereka durhaka terhadap syariat dan mereka juga mengajak wanita lain untuk durhaka kepada syariat. Iya. Kata Rasulullah, ruusuhuna kaasni batil buktil ma'ilah. Ya, kepala-kepala wanita-wanita ini seperti punuk-punuk onta yang miring. Ya, dan ini adalah gambaran wanita yang menyanggur rambutnya atau bahkan menambah rambutnya, walaupun ditutupi oleh jilbab misalnya, tetapi punuk itu masih terlihat dari kepala dia. Ia, ya, ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model wanita yang seperti ini la yadkhulnal jannah tidak akan masuk surga. Iya. Bukan maknanya kafir. Iya, karena kita tahu tadi dosa selama dosa itu bukan kesyirikan atau dosa kekafiran, maka dia masih mungkin untuk diampuni oleh Allah Lalu maknanya apa tidak masuk surga di sini. Maksudnya adalah dia akan tinggal Di dalam neraka Dengan waktu yang panjang Iya yeah. Akan masuk ke dalam neraka Dengan waktu yang sangat lama yeah. Padahal Perhitungan nanti di hari kiamat Setengah hari saja Setengah hari itu kalau di dunia Lamanya 500 tahun Berarti satu hari Satu malam di akhirat adalah seribu tahun dan dia akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah dengan waktu yang amat amat lama sehingga Rasulullah mengatakan layanul jannah mereka tidak masuk surga walajud nariha dan tidak akan mendapatkan bau surga Wangi surga. Naudzubillah ya minalik wa in nariha layu jadu masih min masiratikada wa kada padahal sesungguhnya wangi surga itu bisa dicium dari perjalanan seperti ini dan seperti ini. Dalam hadis lain, barakallahu fikum, bau surga itu bisa dicium dari perjalanan 500 tahun lamanya. Iya, sudah bisa dicium. Nah. Iya. Jadi, barakallahu fikum, yang boleh seperti yang kemarin kita baca, dipilin, dikepang. Iya, tapi jangan disatukan di belakang. Iya, barakallahu fikum nām nah, untuk menghindari dari larangan ini. Kita lanjutkan, masih kita di halaman 15 di apa namanya? fakrah atau di alinia, di Alinia paragraf yang terakhir. Wa kama tumna'ul mar'atul muslimatu min halqisyari ra'sihā. Dan sebagaimana wanita itu, wanita muslimah itu dilarang mencukur rambut kepalanya. Jadi wanita hukum asalnya tidak boleh mencukur kepala. Auqasihi min ghairi hajatin atau memotong tanpa ada hajat. Ya. Nah, jadi hukum asalnya rambut itu dipelihara, dipanjangkan, boleh dipotong kalau ada hajat. Misalnya dia terlalu naam berat, naam untuk mengurusnya, ya, atau barakallahu fikum dia punya penyakit misalnya kutu atau gatal sehingga boleh dicukur ketika afwan, dipotong ketika ada hajat. Adapun dicukur tidak boleh. Fa innaha tumna'u min waslihi wa ziyadati 'alaihi bi syarrin akhar. Ya. Sesungguhnya wanita itu juga dilarang untuk menyambung rambut atau menambah rambut dengan rambut yang lain, ya. Digundul tidak boleh. Dipotong tanpa ada hajat tidak boleh. Sebaliknya, seorang wanita juga tidak boleh menyambung rambut. Ia ya, tidak boleh menyambung rambut. Ia ya, bagaimana Syeikh bisa mengatakan demikian? Syeikh wajib mendatangkan dalil. Kalau tidak, ini berarti dari beliau kata beliau lima fi Sahihain. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan di dalam Sahihain. Sahihain itu adalah Bukhari dan Muslim. Ia ya, para ulama mengatakan kalau hadis sudah dinyatakan Sahih oleh Bukhari dan Muslim, maka dia benar-benar dipastikan. Bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mana ucapan beliau tidak didasari dengan hawa nafsu Kata Rasul alaihi salatu wasallam La'ana La'ana Rasulullah al-wasilah ya, Wal-mustaw silah Hadith ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat Rasulullah melaknat seorang wanita yang wasilah dan seorang wanita yang mustau silah, apa makna wasilah dan apa makna mustau silah? Disebutkan oleh Syekh, wal wasilah tu wasilah adalah hialati tasilu sya'roha bishari goirihan. Al wasilah adalah yang menyambung rambutnya dengan rambut selain dia. Orang yang melakukan pekerjaannya. Wa, wasilah ini, iya. Apakah untuk rambut dia Atau untuk rambut orang lain Wal mustausilah Hiyallati yu'malu bihadalik Adapun mustausilah adalah yang meminta Agar hal itu dilakukan kepada dia Yang memesan Iya Jadi yang minta Dan yang mengerjakan Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT Yang satu mengatakan Saya enggak enggak nyambung rambut saya Cuma saya diminta Lalu saya lakukan Iya, Rasulullah menganggap itu sebagai wasilah orang yang meminta apakah untuk dia atau untuk orang lain ini mustaw silah iya na'udzubillah min dalik iya <tuh silah> mustaw silah adalah wanita yang dilakukan hal itu untuknya lima fidalika minat tazwir kenapa hal itu tidak boleh hikmahnya karena hal itu termasuk tazwir yakni menipu iya Barakallahu fikum menyamarkan Sungguhnya dia bukan seperti itu rambutnya Lalu dia seakan-akan memiliki rambut yang banyak Yang lebat, yang panjang dan lain sebagainya waslil muharram Dan termasuk dari menyambung yang dianggap haram Adalah labzul barukah Mengenakan barukah Barukah itu kalau bahasa kita Apa? Konde Iya Nah al ma'rufah fi hadzal zaman yang dikenal pada zaman ini iya onde bisa juga dimaknakan dengan wig iya dia memakai rambut orang lain iya barakallahu fikum rawal bukhari wa muslim wa ghairuhuma dan diriwayatkan oleh al imam bukhari diriwayatkan pula oleh al imam muslim dan selain keduanya Anna Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Muawiyah ya sahabat yang mulia yang Allah meridai dia khotbah pernah berkhutbah Lama qadim qadim al-Madinah ketika beliau datang ke kota Madinah kita tahu bahwasanya Muawiyah adalah pemimpin kaum muslimin yang ketika itu ketika itu beliau Berkedudukan di Syam berkedudukan di negeri Syam yakni sekitar Palestina atau Lebanon. Iya, barakallahu fikum. Palestina insyaallah. Naam. Ya, pokoknya kalau dikatakan Syam itu Palestina, Jordan, naam, Lebanon, eh Lebanon, iya, Syria. Muawiyah datang ke Madinah dan beliau berkhutbah, wa akhraja qubbatan minasy'ri. Ya, ketika dia berkhutbah, beliau mengeluarkan ya, kubah ber berisi rambut au kusah minasy'ri ya segumpal ya, rambut kemudian dia mengatakan ya mabalu nisaikum bagaimana keadaan wanita-wanita kalian ini yaj'alna fi rusuihinna rusuq ruusihinna mereka membuat di kepala-kepala kepala mereka mislahada seperti ini ya ini menyambung rambutnya ketika itu sudah mulai ada mungkin wallahu sehingga ditegur oleh Muawiyah Nah, <tuh -tuh> seminitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mamin ro mim roatin tidak ada dari kalangan satu wanita pun, tidak ada satu wanita pun tejalufirosiha syarun min syarin goirihah, iya, yang dia membuat untuk rambut. Dia dari rambut selainnya. Ya, dia menyambung rambut dari selain rambut dia. Illa kahana zuhra. Melainkan dia adalah seorang pendusta. Ya, melainkan dia adalah seorang pendusta. Wal barukah. Apa itu barukah kata syekh? syarun sina'i. Adalah rambut buatan. Ya, rambut buatan. Yusbihu syahrul roksi. Ra Yang serupa dengan rambut kepala. Ya, jadi maka tadi kita katakan wig pun masuk ke dalam ini. Iya. Wa fil absiha dan ketika seseorang melakukannya, wanita memakai itu maka ada tazwir, ya ada tadlis, yakni peni penipuan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama, yang ingin saya tambahkan di dalam pertemuan kita yang mulia ini adalah terkait barakallahu fikum tentang dosa-dosa besar Iya Nah Di dalam Islam Di dalam Islam dosa itu dibagi menjadi dua Dosa besar Dan dosa-dosa Kecil Ketika seorang hamba Mampu Untuk menjauhi dirinya Dari dosa-dosa besar Maka hal itu Bisa membuat dia dihapuskan oleh Allah dari dosa-dosa kecilnya. Hmm. Ya. Kita mengetahui bahwasanya kulubni Adam khottal. Semua anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ya. Kita semua berbuat dosa. Akan tetapi apabila seorang Muslim mampu untuk menjauhi dosa-dosa besar. Walaupun dia terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil Akan tetapi ketika dia mampu menjauhi dosa besar Maka hal itu bisa menjadi sebab Dihapuskan dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu SWT Di antara dalilnya sekarang ya, Karena kita tidak boleh berbicara dari diri kita Wajib mendatangkan dalil Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu SWT Di dalam surat An-Nisa ayat ke-31 Allah mengatakan In tajtanibu kabaira matunhauna anhu nukaffiru ankum sayyiatikum wa nudkhilukum madkhalan karima kata Allah in apabila tajtanibu kabaira apabila kalian mampu menjauhi dosa-dosa besar matunhauna anhu yang kalian dilarang darinya Sebatas bisa menjauhi dosa besar saja Kata Allah Nukafir ankum sayiatikum Maka kami akan hapuskan dari kalian Dosa-dosa kalian ya. Jadi yang dihapus di sini dosa apa? Dosa kecil Apabila dia bisa menjauhi dosa-dosa besar Iya wa yunudkhilkum wa kami akan masukkan kepada kalian mudkhalan karima kepada tempat yang mulia dan ini adalah jannah. Jadi kalau seorang hamba bisa menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan dihapuskan dosa kecilnya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Iya. Dalil lain yang menunjukkan bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil adalah firman Allah di dalam surat An-Najm 32. Iya. Di dalam ayat ketiga satunya Allah mengatakan walillahi samawaatu wal ardu. Iya. Dan milik Allah lah. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan apa segala sesuatu yang ada di bumi. Iya. Itu semua barakallahu fikum agar Allah lindungi ya agar kami bisa membalas semua kejelekan-kejelekan kalian dengan sesuai dengan dosa yang kalian lakukan ya dan untuk menghapuskan atau untuk membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik wajahiladina ya. ahsanu bilhusna dan kami atau Allah akan membalas amalan-amalan kebaikan kalian dengan balasan yang lebih baik ya. apa amalan kebaikan tersebut kata Allah <tip> yaitu orang-orang yang mampu menjauhi dirinya dari dosa-dosa besar dan dari kekejian-kekejian ila -kekejian. lamam <tip> kecuali lamam lamam itu berarti dosa-dosa kekecil iya jadi dari dua ayat ini menunjukkan kalau di dalam Islam dosa itu dibagi menjadi dua. Dosa besar dan dosa kecil. Dan sekarang kita harus mengetahui apa definisi dosa besar. Dan dengan itu kita akan mengetahui apa itu dosa kecil. Ya Kalau kita tahu apa definisi dosa besar maka kita akan mengetahui apa itu dosa kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan minal kabair termasuk dari dosa-dosa besar. Al-isyraku billah wal uququl walidain termasuk dari dosa-dosa besar adalah bersekut menyekutukan Allah, berbuat syirik dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan kepada kita syirik dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Iya. Lalu apa lagi? Nah, Maka diberikan definisi oleh para ulama. Di antara adalah apa yang dijelaskan oleh Nubu Tha'iminulahim Allahuhu Taala bahwa definisi dari dosa besar adalah marutibah alaihi okubah tun khosotun sawa unkana fidunya aufilakhiroh. Dosa besar adalah semua dosa rutibah alaihi okubah yang akan menghasilkan hukuman khusus ya. Apakah di dunia ataupun di akhirat? Maksudnya dosa besar adalah semua dosa yang di ada dalil di situ menunjukkan kalau Rasulullah mengatakan ini dosa besar. Atau menghasilkan hukuman had seperti dipotong tangan atau dicambuk. Dari sini kita mengetahui pencurian termasuk dosa besar. Atau dicambuk, berarti minum khamr termasuk dosa besar. Atau dirajam Dicambuk di sini kita ketahui bahwasannya zina termasuk dosa besar. Pokoknya di situ ada dalil yang menunjukkan Rasulullah mengancam dengan neraka, atau Rasulullah berlepas diri dari orang itu, atau Al Rasulullah melaknatnya, atau Rasulullah saw mengatakan itu termasuk dosa besar. Maka itu semua tergolong dari dosa-dosa besar. Ya, sehingga Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan hadis yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melaknat, maka itu termasuk dari dosa besar. Dan di dalam hadis ini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal mustausilah. Rasulullah melaknat, mendoakan kejelekan agar orang itu tidak lagi mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita yang menyambung rambut atau minta untuk disambungkan rambutnya naudzubillah minzalik maka ini jangan kita lakukan karena termasuk perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lanjutkan poin berikutnya wa yuhramu alal mar'atil muslimah dan diharamkan bagi seorang wanita muslimah izalatu syaril hajibain menghilangkan rambut yang ada di dua alisnya Au izalatu ba'dihi atau menghilangkan sebagiannya bi'ai wasilatin minal halki awil qas dengan cara apapun apakah dengan halak dikerok ataukah dikas di Gunting. potong atau digunting? iya, eh, pokoknya tidak boleh Au isti'malil madatil muzilah atau dengan cara menggunakan Benda-benda yang bisa menghilangkan Dikasih obat misalnya perontok misalnya Bisa menghilangkan Apakah menghilangkan seluruhnya Atau sebagiannya Ini juga tidak boleh Jangan kaget apabila ini adalah hal baru bagi kita Sebenarnya ini bukan hal baru Akan tetapi kitanya yang baru tahu Baru sampai dalil ini kepada kita Padahal Rasulullah 14 abad yang lalu telah melarang ini Untuk wanita-wanita yang terhormat Wanita-wanita yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Islamnya Ia. Yang penting bagi kita adalah Mana dalilnya Ini dilarang, mana dalilnya Kalau ada maka kita wajib untuk taat Lianahadahu wa namas Karena hal ini Yang dikatakan dengan An-namas Yang mana Nabi melaknat Orang yang melakukan hal ini Faqad la'ana an-namiṣah wal Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam telah melaknat an-namiṣah wal mutanammisah. Lihat di bawahnya, hadis ini diriwayatkan Bukhari ya dan juga An-Nasa'i. Barakallahu fiikum atau diriwayatkan oleh Halimah Munasa'i. Sekarang apa makna namiṣah? Anamisa tuhia lati tuzilu sya'ra hajibaiha au ba'dih li-lzinati fi za'miha. Anamisa adalah seorang wanita yang menghilangkan rambut di dua alisnya atau sebagiannya untuk hiasan menurut anggapan dia. Dia mungkin menganggap dia lebih cantik tanpa alis. Atau mungkin ini lebih ngetren ngetrend ya? Barakallahu fikum Sedang terkenal di tempatnya Di kotanya, dia ikut-ikutan iya <tutu> Wal mutanam misah Allati yaf'alu biha ghalik. Adapun mutanam misah Adalah yang melakukan hal itu Iya Nah Itu dosa, -dosa besar ya? Iya lah nah. nah maka ini dosa besar Wa hadha min tagyiri khalqillah dan ini termasuk dari merubah ciptaan Allah allazi taahada syaitan yang mana syaitan telah bersumpah ayamu rabbii adam untuk menyuruh anak adam ya, jadi dulu syaitan telah pernah bersumpah di hadapan Allah dia akan mengajak manusia untuk kufur kepada Allah dan salah satunya adalah dengan cara merubah ciptaan Allah subhanahu wadah dan eh haitsu qala anhu ketika syaitan berbicara sebagaimana yang Allah hikayatkan wala murannahum benar-benar aku akan memerintahkan mereka kata syaitan falayughayiranna khalqallahu hingga mereka pun akhirnya benar-benar akan merubah ciptaan Allah wa fis dan di dalam hadis yang sahih Sahih Bukhari, 6 dan Sahih Muslim. An Ibnu Mas'udin dari sahabat Ibnu Mas'ud, annahu qala, Ibnu Mas'ud mengatakan la'anallahu al-washimaat. Allah melaknat al-washimaat. Washimaat nanti akan kita dapatkan adalah wanita yang make tato. Yang memasukkan tinta ke dalam kulitnya ya, kemudian dimasukkan warna, apa, maaf, yang dia melubangi kulitnya dengan jarum kemudian memasukkan warna agar terhias, ya, karena ini adalah hiasan wanita. Sampai sekarang pun orang-orang Arab kaum Muslimah mereka terbiasa menggunakan pacar, ya, di kukunya, di tangannya, di kakinya, ya, dan di bagian manapun. Kalau mau dengan pacar ini boleh, karena dia hakikatnya ada di atasku, kulit, dan tidak menghalangi kulit dari air. Kalau tato ini adalah sesuatu yang kekal, tidak seperti pacar. Iya. Naam, dia kekal tidak bisa hilang dan dia dimasukkan ke dalam kulit. Iya, dan ini adalah perkara yang dilaknat. Kata Ibnu Mas'ud, yang melaknat adalah Allah. <tele> Wal mustausyimat. Iya, mustausyimat, ya, wanita-wanita yang minta untuk ditato. Wa <tot myth> Wal mutanam misad. Nah misat tadi kita tahu Adalah yang menghilangkan naam Alisnya Dan mutanam misad adalah orang-orang yang Yang bekerja untuk itu Iya Wal mutafallijatu Maaf Wal Dan para wanita mutafallijat Wanita yang dia ini Mengikir giginya Nanti ada perincian Apabila giginya sudah baik, sudah rata, ya, maka dia tidak boleh untuk mengikir lagi giginya. Kecuali apabila memang giginya tumbuh, ya, dengan sembarangan sehingga ini menakutkan, ya, maka untuk pengobatan boleh. Tapi yang dilarang di sini adalah wanita yang sudah cantik, sudah bagus, tetapi dia ingin merubah ciptaan Allah dikikir. Rambut, apa giginya dibuat jarang-jarang. Ya, dibuat yang tadi sudah rapat dibuat ya, jarang. Kata ibnu Masud lil husnil untuk indahan saja. Ya, jadi dilakukan hal ini hanya semata-mata supaya in, indah. Al muwajiratihal k Allah mereka adalah wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah azza wa wajalla. Ya. Kemudian ada seseorang yang berkata kepada ibnu Masud saya saya pembaca Al Quran tetapi saya tidak mendapatkan Al Quran dari awal hingga akhir ada ayat seperti ini. Sementara Anda wahai Ibnu Mas'ud mengatakan ini yang melaknat siapa? Au Allah. Tsumma qala. Ibnu Mas'ud kemudian mengatakan ala al'anu man Tidakkah aku melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dan perkara ini adalah ada di dalam Al-Qur'an. Yakni kaulahu yaitu Firmannya, wamaataku mursalul fakhudhuhu wamanaha kum anhu fantahu dan segala sesuatu yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil dan segala sesuatu yang dia larang darinya maka berhentilah. Asalnya laknat ini datangnya dari roh, Rasul. SAW. Tetapi karena Allah memesan kepada kita. Karena Allah berpesan kepada kita. Memerintahkan kita. Apa yang diperintahkan Rasul ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul. Maka berhenti. Maka ucapan Rasul ini pun termasuk dari wahyu. Sehingga Ibnu Masud mengatakan. Allah melaknat. Maka kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT jangan kita mengatakan ah yang melaknat hanya rasul tidak kalau rasul sudah melaknat maka ini adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala juga iya dalilnya adalah ini wa ma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu na'am tetap kita selesaikan ini satu paragraf lagi wa dzakar dzalika ibnu kathir fi tafsirih Hal itu telah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qasir di dalam tafsirnya, iaitu tafsir Al Quran Al-Azim Al-Imam Ibn Qasir ash syafii rahimahullah. Kata beliau, wakadib wakod, tulia bihadhil afatil khatirah alatihiya kabirun min kabairi zunub khatirun min anisa ilium. Ibn Qasir hidup pada tahun tujuh ratusan. Sekarang seribu empat ratus. Berarti tujuh abad yang lalu. Iya, tujuh abad yang lalu Alimah Ibnu Khathir mengatakan sungguh penyakit ini penyakit yang berbahaya ini yang mana dia adalah dosa besar termasuk dari dosa-dosa besar telah ubtuli ubtuli itu telah menjadi wabah menjadi musibah yang menimpa mayoritas wanita pada hari ini. Ia. Jadi sudah ada pada zaman dulu pun. Iya. Hata asbahan namsu. Hingga yang namanya nemes tadi apa mencabut bulu apa kening, buning alis, bunuh alis. Hata namsu hingga yang namanya nemes kaan nahumindoruriyatiliomia dianggap sebagai perkara yang mesti dihakukan setiap harinya. Ya ketika itu ya ya mencukur atau mencabut bulu alis itu sudah dianggap sebagai perkara yang perlu dilakukan harian. Walayyaju sulha. Antuti azaujaha dan seorang wanita tidak boleh untuk taat kepada suaminya. Idah amarohib dalikah. Idah amarohabid dalik apabila suaminya meminta hal itu kepada sang istri. Walaupun seorang istri punya kewajiban taat kepada suami, tapi kalau suami mintanya perkara dosa, iya, pengen cantik istrinya supaya beda dari kemarin, maka tolong dong krik alisnya, ditatolah biar tambah indah, misalnya demikian. Eh. Ya. Seorang wanita tidak boleh mentaati hal tersebut li annahu makshiyatun karena hal itu adalah sebuah kemaksiatan wallahu a'lam bissawab. Oh, uh, itu maksud kalau misalnya uh, kudungan kan isinya kan rambutnya panjang tuh. Kalau di konde begitu kan gimana tuh kan nongol belakang. Iya, makanya tidak boleh pilih cara lain dikepang. Berapa biji gitu? 6, nah, barakallahu fikum dan tidak disanggul jadi satu, gitu. Tapi kalau misalnya dengan panjang juga, barokahovik wanita itu kan diperintahkan untuk pakai jilbab yang panjangnya. Seperti oh, itu. Mana sempat sempat pakai kerudung itu kan ada ada polanya. Iya, bisa, bisa sebenarnya taruh di samping, sebagian di sini gitu terus dijepit, gitu kan, seperti itu. Jangan disatukan supaya nanti muncul. Malah malah bisa. tambahin lagi ada ada alat kan yang yang. Iya, yang, yang, yang nambah gede. Iya itu nggak boleh. Itu masuk ke dalam. Bisa besar, ya. ya. Nusa besar Nis'un kasiyatun ariyat Demikian. Wallahu a'lam bisawab yang kita baca dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanallahi wa bihamdik syaddu laa ilaaha anta astaghfiruka wa atuubu